Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayi'ati a'malina May yadhiillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ushadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mubarik ala sayyidil awalin Walakhirin Muhammad bin abdillah Wa ala alihi wa ashabihi jema'in Amma ba'd Bapak ibi bin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas Tentang sirah Nabawiyah Tentang Kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang pada pertemuan lalu kita lompat ke tahun 60 Hijriah untuk mengkisahkan kisahnya. cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam al husayn bin Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke tahun 2 Hijriah. Di mana terjadi sebuah peperangan yang sangat terkenal yaitu peperangan besar kedua yang dialami oleh kaum muslimin melawan orang-orang musyrik. Yang dialami oleh kaum muslimin melawan orang-orang musyrik. Bapak perlu tahu Ibu-ibu bahwa nanti setelah ini banyak kisah-kisahnya itu perang, perang, perang, perang, perang, perang. Ya. Perang, perang, habis perang, perang, perang, perang, perang Uhud nanti perang apa lagi? perang melawan Yahudi, perang, perang melawan orang-orang Ahzab, nanti perang apa lagi, perang apa lagi. Ya. Sampai 20 sekian peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW hanya di 10 tahun terakhir Berarti setiap tahun Di rata-rata kurang lebih berapa Dua sampai tiga peperangan setiap tahunnya Dua sampai tiga peperangan setiap tahunnya Ini menggambarkan apa Ini menggambarkan Bahwa Rasulullah SAW memiliki semangat juang yang tinggi Ini yang pertama Dan para sahabatnya mengamini Mengiyakan semangat juang Rasulullah SAW Dan memiliki semangat juang yang tinggi juga Sehingga kalau orang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semangat juangnya lemah. Apa yang terjadi? Diajak perang tidak mau. Diajak perang tidak mau. Kenapa capek ini baru kemarin perang. Nanti setelah perang Uhud selesai luka-lukanya belum belum kering. Baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dilepas. Baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru dilepas. Didatangi Jibril naik birgol. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau lepaskan baju besimu ya Ini di istilah perang ahzab atau perang ya perang ahzab atau perang hundi yang akan kita bahas ya lupa engkau letakkan baju besimu sekarang padahal para malaikat belum melepaskan baju besinya sekarang pergi ke Bani Quraidah jadi baru selesai perang belum istirahat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensabdakan siapa yang Beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan salat asar kecuali di mana? Pandikur itu. Ini yo berangkat. Berangkat semuanya. Komando bilang berangkat berangkat. Dalam keadaan luka-luka yang belum kering, luka-luka yang belum kering, mereka tetap berangkat. Ini sabda Rasulullah SAW ketika salah seorang menanyakan tentang iman, membayat. Aku membayatmu kata Rasulullah SAW untuk Iman kepada Allah dan Rasulnya dan taat dan mendengar dan berjihat dengan harta dan jiwa. Sahabat tadi menanyakan ya Rasulullah, kalau saya berjihat dengan harta, saya takut karena harta saya ini sedikit. Kok masih apa di apa disodokkan harta saya ini apa cuma sedikit. Adapun ber berperang. Di peperangan hakiki saya takut kalau sudah ketemu musuh saya lari nanti kena dosa besar. Jadi saya tidak mau berangkat sekalian. Karena kalau lari dari pertempuran sebelum berlari se, dari pertempuran setelah bertemu dengan musuh ini termasuk dosa besar yang menghancurkan. Jauhilah tujuh dosa yang menghancurkan, hadits abu Rrah. Yang pertamanya syirik, sihir, makan riba, makan hat anak yatim, menuduh wanita baik-baik berzina dosa berzina juga yang ketujuh adalah apa lari dari medan pertempuran dosa saya sangat besar saya takut kena dosa besar itu jadi saya enggak mau berangkat sekalian Bagaimana ya Rasulullah s.a.w. maka beliau s.a.w. menjawab hadis ini dikatakan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Rok la sadaqah wala jihad fabi matad jannah kamu enggak sedekah kamu enggak jihad mau masuk jannah pakai apa enggak sedekah, enggak jihad mau masuk jannahnya itu pakai apa gitu. Pakai solat tok, lima waktu udah selesai, ya mulai enggak. Pakai sedekah, pakai jihad. Nah ini diterjemahkan dengan baik oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setahun itu 3 kali pertempuran itu yo berangkat. 3 kali pertempuran berangkat. Maka alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat keamanan. Meskipun syariat Islam belum bisa ditegakkan Maka kita menyusun kekuatan sebaik mungkin Kekuatan iman, kekuatan ilmu, kekuatan jasad Sehingga ketika musuh-musuh Allah ingin menghancurkan kita Kita bisa siap apa melawan Nah nanti kelihatan orang-orang yang beneran itu kapan? Ya, ketika mau perang Ketika mau perang itu kelihatan orang-orang iman yang beneran Dan kelihatan orang-orang munafik yang tadinya menyembunyikan keimanan Karena perang itu urusannya hidup dan mati Akan ketahuan orang-orang yang menyambut kematian Dan orang-orang yang takut dengan apa kematian Sampai turun ayat yang banyak Juga diperintahkan e, untuk perang Tiba-tiba mereka takut terhadap manusia Seperti takutnya kepada Allah Atau bahkan lebih takut lagi Dijawab oleh Allah Ayinama attaku nu idrikumul maut kamu mau dimana saja tinggal, tetap didatangi sama yang namanya apa? Kematian, walau kuntum fibruci musyaidah Meskipun kamu tinggal di benteng-benteng yang kokoh Tetap mati, tetap bapak mati Maka orang-orang munafik selalu lari dari medan pertempuran Selalu lari dari apa? Perjuangan Sama persis dengan orang-orang yang terkena penyakit kemunafikan hari ini Sama persis Ketika dihadapkan oleh musuh Allah SWT Lembek Islam ini ya, Kamar Rahmatan Lil Alamin. Tidak ya. boleh adanya perperangan. Tapi musuhnya bantai, harus dipalas dengan apa? Dengan serangan yang kuat supaya mereka mundur jauh-jauh dari perbatasan negara-negara Islam. Jangan sampai mereka menjajah ke negara-negaranya kaum Muslimin. Tidak mau perang. Apa yang terjadi? Ya dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis: Ma taraka kaumunul jihad illa zulul. Enggak ada kaum yang meninggalkan jihad, pasti dia akan terhina Pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Musuh memandang, "Ah, ini enggak bakal nyerang, jajah saja." Dijajah. Nah, kaum muslimin kalau dijajah, mereka melawan. Ya, mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka enggak melawan, ya akan apa? Dihinakan oleh Allah, akan dijajah. Akan di akan dijajah. Nah, bayangkan eh, hari ini ya, ada tempat-tempat perjuahan -tempat ya, pertempuran yang besar melawan kezaliman melawan penjajahan ini ada di Suria di Palestina ya, ada di Palestina ada di Suria ada di tempat-tempat ya di Irak melawan kezaliman ya, ini murni melawan apa kezaliman nggak ada kepentingan apa-apa kepentingan politik politik apa memang harus dikuasai politiknya oleh orang orang Islam karena kalau dikuasai oleh orang-orang zalim -orang yang terjadi adalah kaum Muslimin di ditolimi maka harus dikuasakan oleh oleh orang-orang Islam karena bumi ini milik Allah yang berkuasa harus apa orang-orang shaleh kan begitu ini yang berpolitik harus orang-orang shaleh ketika ingin merebut kekuasaan ini politik jihad kok politik iya jelas untuk menguasai apa politik semuanya supaya ngatur ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang shaleh eh ada suara yang enggak enak ada suara yang sumbang ya nggak usah jihad ke suria, karena di sana itu isinya fitnah. Isinya apa? fitnah. Takfir apa semua padahal yang fitnah itu cuma kelompok apa? kecil. Yang lainnya semuanya dikatutkan semuanya. Bahkan ada yang tanya ini kalau mau berangkat belum belum belum berangkat sudah meninggal, apa hukumnya Ustaz dapat pahalanya jihad enggak? Kata ustaznya, Pak, enggak dapat. Alhamdulillah matinya sebelum berangkat. Kenapa? Enggak ada berdosa karena di sana itu isinya fitnah dan khawarij katanya. Terus yang di Palestina Ustaz, yang di Palestina itu tujuan jihadnya ngawur katanya. Mereka itu harusnya enggak melawan. Loh gimana? Harusnya hijrah, minggat dari mana? Dari Palestina. Loh, gimana orang rumahnya diambil orang kok malah suruh minggat? Ya, bukannya ditolong malah apa? Disuruh pergi, disuruh ya hijrah, sudah dikasihkan orang Yahudi semuanya biar orang-orang muslim enggak dibunuh. Beda sama orang-orang muslim yang di sana, pikirannya apa? Biar saya terbunuh, yang penting tanah saya tidak apa? Ketahuan mana yang apa? Barisan orang-orang yang jujur Mana barisan orang-orang yang takut sama suara dentuman bom Takut sama suara desingan peluru Kalau dulu takut sama ya lemparan-lemparan anak panah Dan mana yang takut dengan suara suara sabetan pedang Begitu uh ngomongnya kuat Begitu urusan ini mundur teratur dia Mundur teratur Nah ini ketahuan akan kita kisahkan nanti kisahnya Abdullah ibn Ubay. Ketika musuh sudah terlihat ngeper dia. Karena imannya tidak ada, dia menyembunyikan iman. Buat apa saya mati di sini terhadap hal-hal yang tidak saya imani. Menurut ucapan uh, dia maknanya bakal bakal seperti itu. loh Saya ini kan menyembunyikan kekufuran. Masa saya mau mati demi orang Islam? Padahal saya sendiri menyembunyikan apa? Kufuran, akhirnya mereka ngeper, keluar dari barisan Ini adalah penampakan penampakan kemunafikan pertama yang sangat jelas sekali Yang ditampakkan oleh orang-orang munafik Nah intinya setelah orang-orang Quraish pulang dari perang badar Mereka ini sakit hati yang luar biasa Bahkan ada yang bersumpah untuk tidak mendekati istrinya tidak akan mandi junub sampai dia mengambil atau menuntut pembalasan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang Islam bersumpah tidak mau tidak mau mandi itu maksudnya tidak mau mendekati apa istrinya sehingga uh, yang ada di pikiran mereka di perbincangan mereka itu apa semuanya balas dendam balas dendam balas dendam balas dendam, balas dendam. sampai akhirnya mereka uh, bersepakat untuk peperangan besar-besaran mobilisasi besar-besaran harta yang ada pada Abu Sufyan yang tadinya ceritanya perang Badar mau dicegat oleh Nabi Sallam dan selamat kan ceritanya oleh perang Badar itu kan mau mencegat kafilah yang kureis yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan kafilah, kafilah itu selamat sampai ke Mekah mereka usul Kafilah ini jangan diapa-apakan. Kita khususkan untuk kepentingan perang kita melawan Rasulullah SAW, melawan Muhammad SAW, melawan kaum muslimin. Jadi kafilah ini adalah sebab terjadinya perang Badar dan akhirnya kita kalah. Maka kita gunakan kafilah ini untuk apa? Melawan mereka. Akhirnya betul. Di situ ada lima ribu dinar dan ada berapa? Kurang lebih ee, seribu unta Kurang lebih seribu ekor unta Dan lima puluh ribu dinar Lima puluh ribu dinar itu berapa Pak? Lima puluh ribu kali empat Dua ratus ribu Kurang lebih dua ratus kilo emas Satu kilonya berapa? Lima ratus juta Berapa berarti sekarang kurang lebih? Berapa Pak? Lima ratus juta kali dua itu satu miliar ratus, berarti dua ratus miliar. Orang-orang beriman ini diinfakkan visibility hutbih ya. bukan visible dah. Ya. Karena Allah berfirman orang-orang beriman alladzina amanu yuqatiluna fi sabili Allah. Orang-orang beriman ini berjuang berperang di jalan Allah. Waladzina kafaru yuqatiluna fi sabili thuhud. Orang, Orang kafir ini berperang Membela tohut Membela berharap-berharap Dan adat istiadat Arab Jahiliyah Yang dibela mati-matian Diinfakkan semuanya Untanya diinfakkan semuanya Untuk memerangi orang-orang Islam <tuh> Mereka sepakat Mereka sepakat Dan e, ditambah oleh api-api yang disengaja di, dinyalakan oleh Pemimpin-pemimpin orang-orang Mekah yang betul-betul sakit hati Ketika e, kalahnya mereka di Perang Badar Ya mereka eh, mendatangi penyair-penyair untuk apa, membuat syair-syair. Kan orang Arab ini kalau mendengar syair ini terbakar, apalagi syair Hamasa, syair semangat. Syair yang menjelek-jelekkan mereka karena mereka kalah di perang Badar. Oh, tambah apa? Oh, ini fulan berbicara seperti ini, fulan berbicara seperti ini, syairnya seperti ini, syairnya seperti ini. Uh, oh, marah mereka. Tambah apa? Tambah terbakar lagi. Sehingga mereka sepakat Ya, sepakat untuk memerangi dan berangkat dan mobilisasi umum terkumpul 3.000 pasukan 3.000 pasukan dan mereka membawa rombongan perempuan mereka membawa rombongan apa rombongan untuk lebih menyemangati mereka untuk lebih menyemangati menyemangati mereka kurang lebih ada 3000 unta dan kurang lebih 200 kuda perang. Kalau sekarang itu mungkin 200 pick up gitu ya. Kuda perang atau 200 apa? Ya, senjata beratnya itu ya adalah adalah kuda. Pemimpin tertingginya panglima tertingginya perang Uhud adalah Abu Sufyan bin Harb, termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan termasuk ada kerabatnya lah dan pada akhirnya masuk apa masuk Islam tapi kapan fatum makkah kemudian komando pasukan kudanya dipimpin oleh siapa oleh Khalid ibnul Walid komandan pasukan kudanya adalah Khalid ibnul Walid yang akhirnya masuk Islam juga akhirnya masuk Islam juga dibantu Khalid ibnul Walid oleh Ikrimah bin Abu Jahl akhirnya masuk Islam juga Akhirnya masuk Islam juga Dan bendera umumnya di Dalam orang Arab ini Kalau perang ada pembawa apa? Bendera Ini sebuah kemuliaan orang yang membawa bendera Yang bawa bendera adalah Bani Abduddar Bani Abduddar Karena mereka sudah kebiasaan dalam dalam adat istiadat Pokoknya kalau perang yang membawa, bawa benderanya Bani Fulan Yang urusi haji Bani Fulan yang urusi ini Bani Fulan nah, Maka orang Quresh kalau pernah bawa benderanya adalah Bani Abdudar Kemudian nah, Berikutnya Adalah ketika Bani Abdudar ini Yang bawa bendera ketika perang Badar juga Jadi ditambah dipanas-panas oleh Abu Sufyan, Abu Sufyan mengatakan Wahai Bani Abdudar Kalian dulu yang bawa bendera di perang badar kalahnya gara-gara kalian ya, Kalau kalian sekarang kita tanya serius gak mau berperang atau biar kami yang bawa benderanya uh, Mereka marah gak mungkin kamu yang bawa benderanya Artinya kita akan apa? Kita akan serius di kali ini ya Kita akan serius tambah marah lagi mereka Nah kemudian mereka bergerak dengan perlengkapan yang sempurna tadi Dengan kesiapan yang sempurna bergerak maju Ya Nah, di Makkah ada Al-Abbas bin Abdul Muththalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum berhijrah. Paman Nabi sallallahu Al-Abbas bin Abdul Muththalib menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus seseorang untuk berangkat ke Madinah dengan kecepatan penuh. Biasanya 10 hari sampai 2 minggu, ini 4 hari sudah sampai ke Madinah. Bayangkan naik kuda biasanya 10 hari sampai 2 minggu Ini 4 hari atau 3 hari sudah sampai di mana? Di Madinah mungkin tidak istirahat mungkin ya Mungkin tidak istirahat Betul-betul ekstra perjalanan siang malam digunakan Untuk supaya pesan ini sampai ke Rasulullah SAW secepat mungkin Ya, Kurang lebih 500 km Saat itu perjalanan kurang lebih 500 km Kesini ke mana? Solo ke Surabaya PP tiga hari naik kuda bayangkan ini menunjukkan apa kekuatan semangat yang tinggi membuat tubuh ini kadang nggak capek karena semangat kita apa tinggi semangat kita tinggi Cuma kalau hadir pengajian kadang semangatnya kurang tinggi ketika hadir pengajian semangat kurang tinggi jam jamnya udah habis Udah gini gini kan ya, udah bingung gitu kok nggak rampung-rampung ustadznya lihat jam, lihat jam. Tapi kalau menghadiri acara yang dia semangat. Kayak misalnya hadir perkawinan itu duduk itu sampai 2 jam, 3 jam enggak ada masalah dia. Atau nonton bersama atau apa mereka 2 jam sampai 3 jam enggak akan apa? Enggak akan capek. Ya, gak akan capek. Karena ada semangat ya, karena ada semangat. Kemudian kucinga mendapat surat ya, mendapat surat Dibacakan oleh sahabat Nabi SAW, karena Nabi SAW tidak bisa membaca Diberikan kepada Ubay ibn Nukaab Kemudian dibacakan, kemudian diperintahkan untuk tidak disebarkan Diperintahkan untuk apa tidak disebarkan nah, Ini penting Penyakit kita ketika mendapatkan berita yang menguntungkan orang-orang kafir Kita langsung menjadi nomor satu yang disebarkan Ya, kita menjadi orang nomor satu yang menyebarkan, apalagi sekarang pakai WhatsApp, mau oh, sebarkan, begini sebarkan, begini sebarkan, sebarkan, sebarkan, sebarkan. Ya, kemarin mau demo di Jakarta, uh luar biasa, namanya handphone ini baterai cepat habis, kenapa? Share, share, share, share, semuanya di share. Wih oh, ada sekian ribu pasukan berangkat, oh, foto, sebarkan. Oh ini kesiapan mereka, kita harus bersiap lagi Oh ini ada ini, oh ini ada ini, oh ini ada ini Meskipun benar, jangan disebarkan Kenapa? Menebarkan teror Kan begitu Kalau orang yang menebarkan teror itu namanya apa? Teroris gitu kan Nah itu dia teroris itu. Menebarkan ketakutan pada masyarakat oh ini kita bersiap-siap ini Melawan ini Wah di foto, Semuanya di foto, semuanya di share Allah swt mencela orang-orang seperti ini. Wajahahum amrun min al-amni awil khawfi azaubi. Kalau datang kepada mereka berita tentang masalah keamanan atau ketakutan, langsung disebarkan azaubi. Sampaikan ke siapa-siapa. Kata Allah swt, walau rotu ilal rasul. Kalau mereka itu kembalikan beritanya kepada rasul, wa ilal ulil amrimin hum dan dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Nanti mereka bakal tahu apa yang bakal diputuskan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Bukan langsung apa disebarkan. Meskipun berita itu benar, jangan langsung disebarkan. Ini bahaya. Strategi bahaya. Hari ini orang Islam paling gampang ditipu. MUI telah berkumpul begini-begini-begini. Tangga sekian berangkat ini ini. Sebarkan. Oh, nanti berita itu sampai. Padahal MUI-nya belum apa-apa rapat saja belum. Woi oh, nanti terjadi kejadian begini-begini kumpul di sini, suparkan, us dongumpul kape ke kecil. Kenapa? Ini beritanya siapa yang buat lo? Saya tadi dapat dari grup sebelah, grup sebelah sebelanti. Ya. Gak boleh kayak gitu. Ini adalah apa? E, sebuah kesalahan fatal, kesalahan strategis yang sangat fatal. Ya. Kita mau berangkat lima bis, dilaporkan jumlahnya. Sekian dari ini sekian orang dari ini sekian orang dari ini sekian orang, kenapa harus disebarkan? Kenapa harus apa? Disebarkan? Nah, ini adalah sebuah kalau saya saya menilai ini sebuah kebodohan. Ya, jangan kita ini polos-poloslah. Ya, jangan kita apa? Polos-polos. Kalau -polos. mau buat seperti itu buatlah yang ekstrim sekalian. Ini kita berangkat 129 bis jumlahnya. Kan bohong itu kan? Tapi sebarkan biar orang-orang kafir apa? tau jangan polos-polos kita berangkat 5 bis, Satu bis ini begini-begini dari ini sekian. Tulis saja. kita berangkat dari Karanganyar 133 kan jumlahnya kan seperti dihitung beneran itu kan. Super kan. Wah, ini semangat ini begitu. Enggak apa-apa. Tapi jangan buat berita-berita ketakutan. Kemudian disebarkan. Rasulullah SAW memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk apa? Diam. Ketika perang azab Ketika orang ahzab mengutus mata-mata, kemudian menyampaikan, ya. kemudian menyampaikan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Diam. Padahal ahzab itu sudah ngepung apa? Kota Madinah. Bayangkan kalau sudah dikepung, kemudian masyarakat tahu semuanya bahwa dia dikepung. Apa yang terjadi? Kacau, ketakutan. Biar mereka enggak tahu apa yang terjadi. Kita saja sebagai orang yang maju ke garis depan, yang tahu apa yang harus dilakukan. Orang-orang belakang biar apa? Tenang-tenang saja Supaya tidak menjadi beban Bagi orang yang maju ke depan ya. Ada orang jatuh Beritanya nyebar sampai Jawa Timur Jatuhnya di Jakarta sana Saya jatuh Tiba-tiba orang telepon semuanya Kamu jatuh HP-nya hilang loh Kamu tahu dari mana? Ya. Orang dari Jawa Timur sana tahu Kalau saya jatuh HP-nya apa? Hilang Semua nyebarkan, semua nyebarkan. Ya, Ini adalah apa? Sikap yang kurang kurang tepat, sikap yang kurang tepat, sembunyikan berita meskipun benar, info valid, ini akan menyerang Indonesia begini begini, valid dari mana sumbernya, valid dari mana, ini sumbernya dari website, website di support saya enggak enggak ada yang tahu sudah, jangan menyebarkan berita berita, berita berita hoax hoax, berita berita tidak jelas itu ya nanti tentang pengobatan sebarkan tentang ini sebarkan nggak usah minum obat minum daun ini dimasak nanti kanker sembuh sebarkan ini sebarkan nggak jelas beritanya langsung pokoknya apa sebarkan di grup-grup wah ada lima grup Disebarkan ke lima grup ini nggak benar ini nggak benar nah setelah mereka bergerak orang-orang Mekah dan Rasulullah SAW mengetahui apa yang terjadi orang Islam kaum Muslimin langsung Siaga satu. Mereka tidak meninggalkan senjata senjata mereka meskipun dalam keadaan sholat berjamaah. Indah sekali ini ya. sholat jamaah bawa senjata semuanya. Sholat senja, sholat sholat jamaah semuanya bawa senjata. Tidur bawa senjata semuanya bawa senjata. Rasulullah saw dikawal atas inisiatif para sahabat bukan kepinginannya Nabi saw dikawal sampai tidur mereka ini di depan pintu Rasulullah saw nggak main-main menghadapi kemungkinan terburuk kan begitu tiba-tiba dikepung dari arah yang tidak tahu maka mereka nomor satu adalah melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sampai sampailah orang tentara Mekah mendekati kota Madinah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti perkembangan berita sampai di mana sampai di mana sampai menuntut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk segera menentukan pilihan. Rasulullah SAW mengusulkan eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusulkan bahwa kaum muslimin ini bertahan di kota Madinah. Kenapa? Karena ini dianggap lebih menguntungkan. Kalau kaum musyrik-musyrikin tidak berani masuk ke Madinah Karena pasti sudah dipasang jebakan-jebakan, maka kalau tidak berani masuk ke Madinah, berarti selesai perang, dan mereka pulang dan dianggap kalah, ngeluruk kok tidak jadi apa? Perangan lucu. Ya, ngeluruk tidak jadi perang. Ya udah dianggap yang menang siapa? Orang Islam. Menang tanpa peperangan. Atau kalau mereka benar-benar masuk, dipasang apa? Jebakan-jebakan dan dilawan oleh perempuan-perempuan juga dari atas-atas rumah dari atap rumah ikut apa? Ikut melawan Ini mereka kau kacir begitu masuk kota Madinah kena jebakan diserang dari segala arah sampai dari atap-atap rumah apa? Diserang oleh panah oleh batu dia apa? Nah ini sebagian sahabat karena mendengar dari Rasulullah SAW tetap apa? Samina wa atoona. Di antara yang samikna wa ta'ana adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa? Dianggap menguntungkan dia. Bisa masuk ke rumah sembunyi tanpa harus ketahuan oleh barisan. Perangnya di samik-samik rumah. Begitu. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang tahu. Pendapat ini didukung kuat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kepalanya orang-orang munafik. Ya. Pemimpinnya orang-orang munafik dari orang Khosraj. Tadinya dia ini yang mau dijadikan pembesar antara Aus dan Khosroj Makanya dia sakit hati ketika datang Rasulullah sallam langsung ndak payu dia. Dia pura-pura ngikut sambil apa? benci. Nah. bukan karena dia ini memandang strategi perang tapi karena apa? bisa bersembunyi tanpa harus ketahuan. Kalau maju kan ketahuan, kalau enggak ikut lu Abdullah mana kok enggak ikut? Oh, dasar munafik, ketahuan. Dia dianggap ide ini adalah sangat bagus. Untuk keuntungan dia. Mak Kita harus pintar membaca. Membaca kondisi. Dia ini paham peperangan enggak? Kok bisa usul dan sebagainya? Nanti akan ketahuan. Jadi enggak semua orang yang usul di antara kita ini kadang-kadang untuk kemaslahatan umat Islam enggak. Kadang-kadang untuk kemaslahatan pribadi dan kita harus pandai untuk memisahkan nah namun Allah swt berkehendak untuk membongkar kedok orang-orang munafik membongkar kedok orang-orang munafik di mana para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor dari kalangan pendekar-pendekar semua ini mengatakan ya Rasulullah jangan di dalam kota Madinah secara strategis kurang tepat kalau kita kalah bisa apa bisa habis kota apa kota Madinah ini benteng terakhir jangan sampai kita bawa musuh kita ke Benteng terakhir Dan jangan sampai orang-orang musyrik Orang musyrikin Quraish Bilang sama kita Kita ini pengecut Tidak berani melawan di luar apa? Di luar kotanya atau di luar pertahanannya Sampai bahkan Hamza ibn Abdul Muttalib Mengatakan bersumpah aku gak akan makan apapunnya Rasulullah Sampai pedangku ini nyabet Orang-orang apa? Orang-orang musyrik artinya apa keluar di kota Madinah akhirnya Rasulullah SAW dihadapkan oleh pendapat-pendapat yang apa yang kuat akhirnya beliau Rasulullah SAW mengiyakan Bayangkan ini musyawarah beliau Rasulullah SAW apa mengiyakan seperti perang Badar Rasulullah SAW milih di sini oleh para sahabat ditanya ya Rasulullah ini wahyu atau strategimu sendiri ini bukan wahyu ini strategi saya sendiri. Kemudian sahabat apa mengatakannya Rasulullah secara strategis nggak tepat di sini di sana saja Akhirnya Rasulullah mengiyakan. Nah ini dihadapkan oleh mayoritas mengatakan jangannya Rasulullah kita keluar kita apa keluar. Kemudian akhirnya diiyakan beliau asal masuk ke rumah untuk persiapan para sahabat kita ini gimana tuh Umar oh, Rasulullah SAW kok apa oh, Rasulullah SAW kok dipaksa Rasulullah kok Dipaksa, enggak boleh. Ayo kita balik ke Rasulullah SAW. Di ketok rumahnya ya Rasulullah, kami menyesal. Samain Nawatoan ayat Rasulullah tinggal di kota Madinah. Jawaban Rasulullah SAW, enggak pantas bagi seorang nabi, enggak pantas bagi seorang nabi yang sudah memutuskan perkara untuk mundur ke belakang, sampai Allah memutuskan antara dia dan urusannya. Enggak pantas bagi seorang Nabi ketika sudah memutuskan perkara untuk mundur ke belakang Sudah putuskan, maju selesaikan akhirnya uh, Dan juga di riwayat lain Nabi SAW mengatakan Enggak pantas bagi seorang Nabi Kalau sudah pakai baju perangnya Untuk diletakkan kembali Sampai Allah yang memutuskan antara dia dan dan urusannya Maka baju besi sudah dipakai, putusan sudah diputuskan, dilaksanakan. Nah orang munafik mulai apa? Bingung, loh kok keluar, gitu kan? Kok apa? Keluar? Gimana ini? Tadinya usulnya, ya, usulnya kan ya, mereka setuju untuk di dalam kota Madinah. Mereka marah ya, wahai, gimana ini? Tadi kok putuskan di mana? Bertinggal di kota Madinah? Ya. Gimana tadi nggak usulnya di mana di kota Madinah kok sekarang berubah nanti rumah-rumah itu yang jaga siapa nanti rumah-rumah itu yang jaga yang jaga siapa akhirnya eh, berangkatlah ya berangkatlah Rasulullah SAW bersama para sahabat ya, berangkat semua rombongan sampai di tempat namanya Syaikhun. Tempat namanya, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan pasukannya ditata ulang di situ. Yang masih belia, masih kurang umurnya, nggak boleh ikut. Saat itu ada Abdullah ibnu Umar, nggak boleh ikut. Usamah ibnu Zaid nggak boleh ikut. Usaid ibnu Khudair nggak boleh ikut. Zaid ibnu Thabit nggak boleh ikut. Zaid ibnu Alkham nggak boleh ikut. Ada beberapa, diantaranya Abu Sa'id al Khudri nggak boleh ikut. Zaid ibnu Harithah nggak boleh ikut ada Al-Barra Ibnu Azib tidak boleh ikut tapi Abdul Af Al-Barra Ibnu Azib ini diriwayatkan beliau menceritakan peperangan perang Uhud seakan-akan dia melihatnya maka disinyalir Barra Ibnu Azib ini tetap apa ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beberapa orang beberapa anak untuk ikut di antaranya Rafi Ibnu Khutayj awalnya enggak cukup umur bayangkan enggak cukup umur nengeyel minta apa minta mau anak sekarang mungkin masih usia 13 12 tahun Neyel minta apa? Ikut perang bayangkan. Oleh Rasulullah Sallam dipulihkan karena Rafi ibnu Khudej ini sangat pintar memanah. Ini pengecualian kan? Ada peraturan ada apa? Kebijakan. Peraturannya nggak boleh ikut, tapi kebijakan Rasulullah Sallam Rafi ibnu Khudej boleh ikut karena sangat pintar apa? Memanah. Nah melihat Rafi ibnu Khudej boleh ikut, ada salah seorang anak namanya Samurah ibnu Jundub Mengatakan ya Rasulullah, ya, saya lebih kuat daripada Rafi ibnu Khudayj. Saya lawan dia gulat, saya lebih lebih kuat dan dia bakal saya kalahkan kalau gulat. Rasulullah salam, Oh ya? ya, akhirnya disuruh bergulat. Ya. Akhirnya kamu apa, tarung dulu, tapi nggak pakai pedang, gulat, musorah, ya. banting-bantingan begitu ya. ya. Akhirnya Dicoba baru sebentar Rafi ibnu Khudayj sudah apa, di sudah kalah. Akhirnya sudah kamu apa, boleh ikut kamu boleh ikut kemudian bayangkan ya, ini kita melihat semangatnya anak-anak ya. sampai berangkat ikut sampai di Sheikhan suruh apa pulang anak-anak ya, kecil suruh apa pulang kok pulang ya Rasulullah nggak boleh ikut nggak ya. boleh ikut tapi ya namanya perintah ya, dilaksanakan gitu ya namanya perintah dilaksanakan kemudian Rasulullah SAW tinggal di apa namanya sudah berangkat sampai Eh, dekat dengan Uhud Rasulullah SAW salat maghrib di situ salat Isya di situ memerintahkan 50 orang untuk patroli menjaga keamanan ya, dipimpin oleh Muhammad ibnu Maslamah Muhammad ibnu Maslamah ini orang yang membunuh Kaab ibnu Al-Ashraf seorang rahib Yahudi yang menghina dan mencaci Rasulullah SAW ya, siapa yang mau mencukupkan aku dari Kaab ibnu Al-Ashraf kata Rasulullah SAW karena dia menyakiti aku Kata Muhammad binul Muslimah, saya ya Rasulullah berangkat ditepas. Nah, eh, kemudian sebelum sebelum subuh eh, sebelum subuh Adlajah Rasulullah Sallam menyiapkan pasukannya untuk jalan untuk apa melanjutkan perjalanan sampai akhirnya sholat subuh. Waktu subuh tiba mereka sudah dalam keadaan apa perjalanan akhirnya sholat subuh ya. setelah sholat subuh dan jalan sampai dekat sekali dengan campnya orang-orang musyrik Rasulullah SAW dan pasukannya melihat orang-orang musyrik orang musyrik sudah melihat apa pasukannya Rasulullah SAW nah saat ini mereka tambah ketakutannya orang-orang munafik akhirnya mereka mundur mereka apa mundur ngompor-ngompori mundur Ya, ngompor-ngompori terus apa mundur dan banyak yang terprovokasi oleh Abdullah aziz bin ubaidin bin salul kurang lebih sepertiga pasukan kurang lebih tiga ratusan orang mundur di zero hour saat ya, titik nol apa namanya e, saat pas-pas mau apa perangnya saat-saat pas rasulullah saw membutuhkan pasukannya malah apa mundur nggak mundur dari tadi ini membuat e, strategi apa? berubah. Karena yang mundur nih enggak tanggung-tanggung nih 300 orang ini. 300 orang. Kemudian turunlah ayat-ayat di surat Ali Imran di juz 4 tentang perang Uhud, tentang orang-orang munafik yang minggat dari medan peperangan. Langsung ketahuan kemunafikannya. Oh, ini orang-orang apa? Munafik. Ketawanya kapan? Bukan pas salat subuh, mereka sebagian salat subuh juga. Ketawanya bukan pas sholat jumat mereka, banyak yang sholat jumat juga. Tapi ketawanya waktu apa? Waktu mau jihad. Dengan harta maupun dengan jiwa. Orang-orang munafik ini kalau berjihad dengan harta ini paling enggak mau. Maka orang-orang yang enggak mau berjihad dengan harta ini di hatinya pasti ada penyakit kemunafikan. Hartanya banyak, tapi kalau dipakai untuk berjihad dengan hartanya, keluarnya satu lembar merah. Tok. 100 ribu mungkin. Ini ya infak 100 ribu. Tapi kalau untuk ke mall, ya, ke mall ini ya, bukan jihad mal tapi jihad mall. Kalau ke mall ini beli sepatu 300 ribu, beli baju 300 ribu, beli ini beli ini beli ini beli ini sekali ke mall habisnya 2 juta, sekali mall habisnya ya, 3 juta. Baju anaknya baju ini baju ini, padahal anaknya bajunya banyak tetap dibelikan, habisnya banyak nggak apa-apa. Ya, jihad mall. Kalau jihad mal dengan harta. Ya, mereka pelit, Nah, ini adalah ciri-ciri dari orang-orang munafik Paling gampang nih, tekniknya orang munafik itu ya. Kau jihad, pegah, munafik ya. Kau jihad, pegah, munafik nah. Para sahabat berusaha-berusaha untuk meyakinkan 300 orang ini Sebab so, pada akhirnya, sudah pergi aja kalian Kami tidak butuh orang-orang seperti ini Akhirnya pergi, ya. Allah SWT turunkan ayat yang banyak Ya, Allah SWT turunkan ayat yang banyak Di antaranya Surat Al-Imran ayat 167-168 Sebelumnya setelahnya ya, Silakan nanti eh, dibaca di, di di rumah tentang ayat-ayat tersebut Nah akhirnya pasukan yang lain semakin melanjutkan perjalanan Dengan 700 orang ya. nah, Rasulullah SAW ketika sudah di bawah kaki gunung Uhud di kaki gunung dengan sudah sampai di kaki gunung Uhud Rasulullah SAW menyusun strategi pertahanan. Menyusun strategi pertahanan. Beliau keliling Melihat situasi dan akhirnya beliau Sallallahu uh, Alaihi Wasallam melihat adanya sebuah celah yang berbahaya di sebuah bukit yang sekarang ini dikenal sebagai bukit Rumat, bukit Pemanah. Ini bukit ini berbahaya kalau kosong. Rasulullah SAW memerintahkan 50 orang. Lima puluh orang. Saat itu barisan Nabi SAW sudah kurang lebih 150 lima meter lagi dari pasukan apa kaum kaum kureis. Jadi sudah ya mungkin dari sini sampai sana gitu ya. Sudah apa? Dekat sekali. Beliau SAW menyusun strategi pertahanan dulu. Nanti beliau melihat, beliau memerintahkan. Uh, Abdullah bin Jubair bin Nu'man memimpin 50 pasukan beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jangan sampai kami ini diserang dari belakang. Kalian dan 50 pasukan kalian berdiri di bukit ini bersiaga jaga belakang kami. Ya, ihmu ya. Kita menang ataupun kita kalah, kalian tetap di sini jangan bergerak. Lindungi ya Pak punggung kami, maksudnya jangan sampai diserang apa dari belakang. Kalau kami kalah, kalau kalian melihat kami terbunuh, jangan bergerak, jangan bergerak, tetap di situ. Kalau kalian melihat kami menang dan mengambil konimah, jangan bergerak, tetap di situ. Kalian ini adalah penjaga belakang. Kami menang, biar kami kalah, jangan tolong kami. Kalau kami ngambil ghanimah, jangan ikuti kami ngambil ghanimah. Rasulullah sallallahu alaihi tetap akan dia diberi begitu loh. Tapi kalau kalian melihat kami kalah, jangan ditolong. Kemudian berdirilah 50 orang ya. Di sana bersiaga dengan e, dengan anak panahnya ya. Sehingga e, saat itu pertahanan sudah sempurna. Penyerangan sudah sempurna Kemudian Rasulullah SAW Menyemangati Menyemangati apa pasukannya Di antara semangatnya adalah Beliau SAW Mencabut pedangnya Siapa yang mau ngambil Pedang ini dan memberikan haknya Siapa yang mau Ngambil pedang ini dan apa? Memberikan haknya Kemudian Ali bin Abi Talib mau ngambil enggak? Dikasih. Jangan, bukan kamu. Dan Azubair Az ibn al-Awam. Azubair ibn al-Awam ini siapa? Azubair Az ibn al-Awam ini termasuk pendekarnya orang-orang Islam. Yang disebutkan Azubair Az ibn al-Awam ini kalau orang Jawa bilang saraf takutnya itu sudah putus. enggak enggak lagi punya rasa apa? Punya rasa takut. Ya. Bahkan anaknya Abdullah bin al-Zubair pun demikian. Ketika era Hajat bin yusuf yang menyerang kota Makkah. Abdullah bin Zubair ini salat di Masjidil Haram. Ya, anaknya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu salat di Masjidil Haram. Masjidil Haram ini dilempari manjanik. Manjanik itu apa? Bom-bom -bomb ya, dari batu yang dikasih e, minyak dan dinyalakan api kemudian dilemparkan untuk menghancurkan bangunan. Nah, ini yang dihancurkan Ka'bah oleh Haji bin Yusuf. Abdullah bin Zubair salat, pelurunya itu lewat di jenggotnya itu salatnya enggak batal saking ama berani dan enggak urusan enggak takut sama namanya mati. Nah, ini bapaknya Zubair bin Al-Awwam. Siapa yang ya yang tidak kenal dengan Zubair bin Al-Awwam? Enggak dikasih. Umar bin Khattab enggak dikasih. Sampai akhirnya ada seorang namanya Simak bin Kharsamah, eh Simak bin Ibnu Kharsah. Simak bin Kharsah ini memiliki kunyah namanya Abu Dujana Abu Dujana Abu Dujanah ini terkenal kalau perang sudah serius dia mengeluarkan selayer merah diikat di kepalanya. Namanya kalau sudah Abu Dujana mengeluarkan selayer merah sudah terkenal. Ini bakal mati-matian dan musuh bakal apa? diobrak-abrik dan dia sudah marah betul. Ya. Kemudian saya Rasulullah ngambil pedangnya. Kemudian diambil pedangnya, ya. Haknya apa yang harus saya penuhi ya Rasulullah? Kamu pakai untuk membunuh orang-orang musyrik sampai pedangnya bengkok. Sampai apa? Pedangnya bengkok Bayangkan Kamu sabutkan ke orang-orang musyrik Sampai pedangnya bengkok Saya terima ya Rasulullah Dan saya akan berikan haknya Keluarkan selair merahnya Dipakai di mana? Di kepalanya Artinya ini Saya mati atau tak obrak-abrak barisannya musuh Sudah pakai apa? Selain orang-orang sudah tahu oh, Ini Abu Dujana sudah pakai apa? Sudah pakai selairnya Kemudian dia Jalan dengan jalan yang orang-orang sombong Jalannya orang-orang sombong membawa pedang Rasulullah SAW ya, Jalan di tengah-tengah barisan Antara barisan orang muslim dan orang apa? Musyrik ya, Jalan begini ya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan Inna halama syiatun yubhiduhallah Jalan, cara jalan kayak gini ini Cara jalan yang dimurkai oleh Allah Illa fi misrihanzil mautin Kecuali di tempat seperti ini Kecuali di tempat seperti ini Jalan dengan cara jalan yang sombong ya karena di depan musuh kalau di depan musuh jalannya begini-begini diketawain begitu kan bawa pedang pakai air merah gitu ya jalan begini ya bawa pedang pamer ini saya pedang rasulullah saw saya akan berikan apa haknya dan saya diberi kemudian eh, terjadilah eh, Abu suf terjadilah apa namanya terjadilah dialog sebelum perang Abu Sufyan mengatakan Uh, sudahlah Jangan ada perang Kamu berikan saja keluarga kami Yaitu Muhammad SAW Dan orang-orang yang ikut Jadi kita gak usah apa Perang kalian orang-orang Aus dan Khosroj Gak ada kaitannya apa-apa sama kita ya, Sudahlah ya, Kamu serahkan saja Muhammad SAW ya, Tapi ya, Mana mungkin orang-orang Mengatakan orang-orang akan memenuhi demikian Sampai akhirnya Eee uh, Kemudian Rasulullah SAW menyemangati pasukannya dan dan orang-orang perempuan yang dibawa 15 orang wanita yang dibawa dari orang-orang kureis untuk menyemangati pasukannya buat syair, memukulkan apa rebana dan lain sebagainya sampai akhirnya dua pasukan ini semakin apa dekat semakin dekat semakin dekat berhenti ya berhenti ya, sampai akhirnya seorang musyrik waktu itu ya namanya Thalhah bin Abi Thalhah termasuk orang paling berani di antara berisan orang Quraisy sampai akhirnya dia ini keluar naik sebuah unta nantang perang dulu nantang tanding dulu karena kebiasaan orang Arab dulu kalau mau perang perang tanding dulu ya, perang tanding dulu sampai akhirnya ya, Saking terkenalnya Tolha bin Abi Tolha ini Orang musyrik ini Sampai orang-orang Islam ini Tidak ada yang menjawab tantangannya Diam semuanya Karena melihat orang-orang diam Langsung lompatlah seorang Namanya Azubir Az bin Al-Awam Az Al ya Ini menikah dengan Asma binti Abi Bakar Asma binti Abi Bakar Anaknya Abu Bakar Kakaknya atau kakaknya Aisyah Lompatlah Azubir Az bin Al-Awam nggak pakai lama langsung mendekati untanya jatuhkan disembelih langsung orangnya tadi begitu selesai orang Islam melihat orang yang paling ya, termasuk pendekarnya saja tadi sembelih atau dibunuh dalam waktu singkat terjadilah apa pertempuran itu nah, jadilah per pertempuran ketika melihat Nabi Sallam melihat Az Zuhair menjatuhkan dan membunuh dengan waktu singkat Nabi Sallam bertakbir Allah wa dan orang Islam semuanya apa bertakbir ini takbir ini Jangan diremehkan Yang tahu makna wiat Takbir ini adalah orang-orang yang pernah menggunakannya Di saat-saat apa diserang Jika diserang mereka takbir Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah maha kuat Allah maha Allah ini kuat dan bisa Memenangkan kita meskipun jumlah kita sedikit Meskipun tanpa senjata Bahkan diremehkan nanti orang-orang Islam di akhir zaman Perang menangnya tidak pakai senjata Tapi cuma pakai apa Takbir, begitu takbir Allahu Akbar musuhnya kemudian lari Cuma itu saja perangnya, jadi perang jauh-jauh berangkat, cuman Allahu Akbar, itu kalah, Allahu Akbar meledak, Allah Akbar, mereka mundur Ini kekuatan apa? Takbir, maka Nabi Sassalam bertakbir dan kaum muslimin bertakbir, kemudian terjadilah apa? Pertempuran Nah nah di sini terjadi pertempuran yang unik, tiba-tiba kaum muslimin ini tersemangati dan setiap ada yang bawa bendera dari orang-orang kafir, Pasti langsung terbunuh. Ya, tadi sudah terbunuh. E, tadi yang membawa membawa e, bendera adalah apa? Adalah namanya Tolha Ibn Abi Tolha. Ketika terbunuh tadi, dibawa oleh adiknya. Adiknya didatangi oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dipukul, kemudian sekali pukul meninggal. Kemudian dibawa oleh saudara lagi, diboleh anaknya, diboleh ini semuanya bawa bendera apa? Terbunuh semuanya. Semuanya bawa bendera terbunuh semuanya. Karena membawa bendera ini penting Perang dulu ini tidak pakai hati, sekarang pakai hati. Selesai. Tapi kalau dulu tuh lihat dari kejauhan bendera, benderanya jatuh. Waduh, ini benderanya jatuh. Ber berdiri lagi. Wah, benderanya apa? Berdiri lagi. Jatuh lagi, berdiri lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. kalau enggak berdiri-berdiri berarti pasukan apa? Kalah. Berarti apa? mundur gitu, ya. berarti apa? Mundur. Nah, sampai lebih dari 10 orang mengangkat bendera pasti langsung apa? Dilibas oleh orang-orang Islam. Ya. Kemudian uh, sampai ada seorang namanya uh, Sawab dari Habasyah hmm. mengangkat benderanya sampai yeah. akhirnya dia berusaha tegar membawa benderanya melawan tetap akhirnya apa terbunuh juga sampai akhirnya perangan meluas ke semua ke semua sektor barisan semuanya terjadi pertempuran yeah. Abu Dujanah tadi yeah. Abu Dujana tadi dilihat oleh Rasulullah dilihat oleh para sahabat Zubair melawan mengatakan saya ini minta bendera sama Rasulullah SAW Saya ini orang Quresh, saya ini orang mulia tapi tidak dikasih Kok dikasihnya sama siapa? Abu Dujana Ali bin Abi Thalib keponakannya minta, tidak dikasih Umar ibn Khattab mertuanya minta, tidak dikasih Pasti ada apa-apa ini sama Abu Dujana, saya akan lihat Umar ini diikuti Abu Dujana, dia melihat Tidak nemu orang pasti dibunuh pakai apa? pedangnya Rasulullah SAW tadi Mengheran betul Zubair ini orang, kenapa kok sampai dikasih, Akhirnya diikuti dan dilihat, betul Tidak ketemu orang, pasti dilipas semuanya oleh oleh Abu Dujana radhiyallahu anhu Sampai Abu Dujana ini masuk merangsak ke sof atau barisannya orang-orang musyrik Sampai ke barisannya siapa? 15 wanita tadi Sampai ke barisannya apa? Wanita Bayangkan diobrak-abrik barisannya oleh satu orang namanya siapa? Abu Dujana pakai pedangnya Rasulullah SAW yang dia udah ngiket pakai seliern merah itu tadi. Ketika melihat Seseorang pakai penutup buka, ya, dikira orang laki mau dibunuh dibuka ternyata apa orang perempuan. Loh ada orang perempuan toh. Ya, saya ndak mau mengotori pedangnya Rasulullah SAW pakai apa? Pakai darahnya seorang perempuan artinya aib bagi seorang muslim untuk apa? Membunuh seorang wanita karena dia ini. Tidak ikut-ikut atau tidak melawan ketika ketika perang. Tapi kalau mereka mengangkat senjata, ya dilibas juga. Kalau mengangkat senjata, dilibas juga. Tadi perempuannya ternyata siapa? Hindun ibnu bintu utbah. Ya, Hind ibnu bintu utbah. Ya, Tadi sudah mau apa? <laughs> mau di sabit. Tapi ketika tahu itu seorang wanita, tidak jadi. Tidak ya, jadi. Beliau mengatakan. Akron tu saya Rasulullah SAW an adribah bih mroah. Aku memuliakan pedangnya Rasulullah SAW dari dipakai untuk memukul apa? Seorang wanita. Karena Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang wanita dengan tangannya sekalipun. Maka pedangnya pun oleh Abu Dujana tidak mau dipakai untuk apa? Untuk membunuh orang wanita. Kemudian sampai akhirnya. Uh, Hamzah bin Abdul Mutalib yang memporak-porandakan barisannya kaum Muslimin ini yeah, uh, bertemu dengan Wasi yang akhirnya dilempar sebuah tombak dan akhirnya terbunuh. Nah Wasi ini akhirnya masuk Islam. Wasi ini akhirnya apa? Masuk Islam. Ketika Wasi masuk Islam, Rasulullah SAW melihat Wasi ini, wahai Wasi kamu jangan di depan saya. Nanti saya apa? Ingat siapa? Ingat paman saya Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Sehingga Wahsi apa? Sedih. Ya, dia sudah masuk beriman, sudah masuk masuk Islam dan sudah bertobat dan diterima tobatnya. Tapi Rasulullah SAW kalau lihat Wahsi, apa? Wahsy, kamu jangan di depan di depan saya. Beliau mengisahkan <coughs> aku adalah seorang budak milik Jubair bin Mut'im dan pamannya Tuaimah bin Adi terluka di perang Badar. Ketika orang Quraisy berangkat ke Uhud, Jubair mengatakan Sesungguhnya kalau engkau membunuh Hamzah, pamannya Muhammad, untuk membalaskan pamanku, Ya karena pamannya meninggal ya, atau terluka parah di perang Badar, ya, dia mengatakan kepada ulamnya, kalau kamu menuntut bela untuk pamanku dan kau membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib, kamu merdeka. Karena dia seorang budak, penginnya apa seorang budak itu? Mereka? Ya, ya sudah, iya saya mau berangkat. Karena dia ini adalah Uh, dia dan aku adalah, dia mengatakan, dan aku adalah seorang dari Ethiopia, dari Habasah Yang uh, aku dapat melemparkan tombak lemparannya Habasah Yang sangat jarang atau hampir saya tidak pernah meleset, kalau apa? Melempar tombak, jadi paling ahlinya dia ini melempar tombak Ketika manusia bertemu dan bertempur, aku mencari-cari Hamzah dan aku mencari-cari kesempatan untuk melempar sampai aku melihatnya di hadapan manusia ya maka aku melihat dia menghalau manusia ya dan menghalau manusia dan memporak-porandakan barisan orang, orang musyrik sampai aku melihat Hamzah ini posisinya enak untuk dia apa pas untuk dilempar aku bersembunyi di balik di balik pohon ya, saat aku bersembunyi di balik pohon atau di balik batu untuk dekat, berusaha mendekati, sampai eh, sampai akhirnya dekat dan aku melemparkan tombakku, melemparkan tombakku, ya, maka kena lah di mana ya, di dadanya oleh dadanya eh, Hamzah ibnu Abdul Mutalib. Kemudian sampai perutnya apa terbuka dan keluar apa keluar isinya. Kemudian eh, akhirnya setelah eh, aku membunuh, ya, aku nggak butuh apa-apa. Butuhku cuma apa merdeka. Karena saya ndak ada urusan perang, saya selesai tugas saya, saya ambil tombak saya, saya apa eh, pulang ke Mekah. Jadi dia memang tujuannya untuk merdeka merdeka selesai pulang akhirnya aku jadi orang merdeka aku jadi orang merdeka nah setelah itu rasulullah saw mendapat berita hamzah bin abdul mutalib meninggal beliau apa beliau sangat bersedih nah rasulullah saw saat itu posisinya bagus dengan kaum muslimin posisinya bagus bahkan mereka ini kaum muslimin ini Sampai bisa menghalau orang-orang musyrik Sampai melihat wanita-wanita yang 15 ini Lari tunggang-langgang naik ke bukit Kata salah seorang sahabat Aku sampai melihat kaki-kaki mereka tanpa apa ya Maksudnya roknya ini diangkat sampai lari Dan aku melihat uh, khalakhil Khal-khal ini perhiasan yang ditaruh di mana di kaki ya, Orang Arab itu pakai khal-khal ya, Ditaruh di mana di kaki Dan ini tidak boleh dipakai kalau keluar rumah, karena kalau keluar rumah pakai perhiasan di kaki bunyinya gimana nanti? Ya. Kricik, <gih> kricik, ya. kricik, kayak penjual sate yang pakai kerupuk itu kan? Ya. Kringcing, kringcing kalau jalan, nggak boleh. Seorang wanita pakai hal-hal pakai perhiasan di kaki kemudian dipakai di luar rumah. Ketika berjalan bunyi dan orang tahu kalau apa di kakinya ini ada perhiasan. Meskipun pakai baju rapat, tapi ada suaranya. Nggak boleh, nggak ya, boleh. Ibnu an sampai saya ini melihat perhiasan yang ada di kakinya. Artinya, uh, artinya para Ibnu an menceritakan ya bahwa wanita ini sampai lari itu malang. Artinya sudah sampai belakang, sudah sampai barisan apa? Belakang kemajuannya ini sampai barisan belakang dan kocar kacir semua barisan orang-orang musyrik. Ketika sudah mundur, ya, ketika sudah mundur. Dan melihat Kaum muslimin sudah menang Pasukan Quresh sudah kucar kacir Mereka sebagian kaum muslimin Mulai mengambil barang-barang Woni harta rampasan perang Nah Orang-orang yang Diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Para sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah S.A.W Untuk menjaga barisan belakang Melihat perang sudah apa Selesai 40 orang mundur semuanya, ayo ini perang sudah selesai mereka pada ngambilin ghanimah, ayo kita apa? kita turun, ajubir ibn Muthim jangan ini Nabi SAW sudah apa? Hah? Nabi SAW sudah perintahkan untuk tinggal di sini, enggak pergi kemana-mana Rasulullah SAW sudah perintahkan untuk tinggal di sini, enggak pergi kemana-mana menang atau kalah tetap di sini, iya Menang atau kalah itu kalau perangnya belum selesai Ini perangnya sudah apa? Selesai Enggak boleh Tunggu di sini Dibilang Rasulullah SAW perintahkan kita untuk tunggu di sini Ini semasa apa? Perang Tapi ini lihat perangnya sudah apa? Selesai itu dapat mengambil uang nima Akhirnya 40 orang turun ya, 10 orang tinggal di mana? Tinggal di atas gunung Ketika kaum musyrikin sudah Sudah mundur ee uh, kaum musyrikin afwan kaum musyrikin sudah mundur ya Khalid bin Walid melihat gunungnya ini kosong karena dia sebagai komando pasukan berkuda naik kuda 200 orang mundur muter ke belakang menyerang lewat apa menyerang lewat belakang ini insyaallah kita, kita akan lanjutkan kisahnya Bintillah di pertemuan yang akan datang insyaallah ada banyak pelajaran penting yang akan kita kita sampaikan tentang perang Uhud Ya, di antara kita sudah bahas sebagian ya, perjuangan, kemudian orang-orang munafik dan lain sebagainya. Insyaallah masih banyak pelajaran penting yang akan kita kita bahas. Ya, e, karena sesungguhnya intinya ini bukan kisahnya. Intinya adalah pelajaran yang kita petik dari kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan ada kisah bagaimana Nabi Sallam terluka, bagaimana Nabi Sallam dibilang terbunuh dan lain sebagainya. Ya, ini e, akan kita kisahkan insyaAllah di pertemuan yang akan datang biiznillah kita akhiri dengan doa gafaratul majlis subhanallah bihamlik insyaAllah la ilaha ilant wa tubu ilik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh